Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yahibu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Atas segala karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah istiqamah di bawah nan sunah beliau sampai hari kiamat kelak ya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berkat taufik dan hidayah dari Allah kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk sama-sama uh, belajar ...dan menjalani aktivitas yang sudah kita tunggu-tunggu dari pekan lalu. Dan saya yakin Antum sudah nggak sabar untuk menghadapinya. Kita akan ujian, kita akan ujian atau tes ya, kuis lah lebih tepatnya. Dan mohon maaf membuat Antum harus menanti selama sepekan lagi karena seharusnya pekan lalu kita kuis atau kita ujian tapi karena satu dan lain hal tidak bisa kita wujudkan dan insya Allah kita akan uh, laksanakan pada malam hari ini dan sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala tujuan utama dari ujian ini adalah bagaimana kita uh, terkondisikan untuk membaca untuk mengulang untuk memurojaah karena sedikit yang mendapatkan hidayah untuk belajar agama dan dari yang sedikit itu yang diberikan taufik untuk mengulang pelajaran di majelis taklimnya semakin sedikit lagi padahal kita nggak akan mendapatkan keberkahan dengan maksimal kalau kita tidak mengisi kehidupan kita dengan ilmu kalau kita tidak uh, membiasakan diri untuk membaca firman-firman Allah dan sunah-sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hikmah, faidah dan ilmu yang bersumber dari kedua wahyu tersebut <coughs> karena keberkahan sangat erat dengan ilmu Nabi Isa pernah menyatakan dan statement Nabi Isa ini dimasukkan ke dalam surat Maryam ayat 31 oleh Allah Subhanahu Wa Taala Wa Jalani Kuntu dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada dan Imam Khomeini rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat ini beliau menjelaskan kenapa Nabi Musa Nabi Isa berkah dimanapun berada di majlis berkah di masjid berkah di rumah berkah ketika aktivitas berkah di kantor beliau dikasih keberkahan karena beliau punya kehidupan dengan ilmu hayatul ilm maka kalau antum ingin mendapatkan keberkahan antum punya harus antum harus punya kehidupan dengan dengan ilmu dan orang kalau nanti e, mengalami proses ujian dia enggak baca wong udah dibilang ujian aja enggak baca apalagi enggak dibilang tapi ini bukan antum ini yang di sana gitu nang aja kalau antum enggak ya nggak beda <laughs> <laughs> ya yeah. uh, pertanyaan pertama dan sekali lagi saya ingatkan bahwa uh, metode ujian kita metode salafi, <laughs> salafi tradisional maksudnya salafi secara bahasa artinya kita nggak pakai komputerized jadi entuk nggak perlu bawa Pensil 2B masih nggak sih ujian pensil 2B apa zaman saya aja dong sekarang ujian pakai apa pensil 2B juga ah CBE itu terus ngisinya pakai apa oh, komputer klik-klik aja termasuk di SD SD kita anak SD pakai komputer kelas 6 walaupun SD yang sederhana iya antum Kementerian Pendidikan Nggak, beneran kok soalnya beliau yakin banget ngantuk siapa apa oh dapat info ya apa-apa oke kita mulai pertanyaan yang, pertanyaan yang pertama pertanyaan yang pertama pertanyaan yang pertama semua udah siap ya ya Karena nggak ikut ujian rugi, nggak dapat pahala kita, kurang dapat keberkahan. Pertanyaan yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mansalaka tarikan yalta misu fihi ilman sahalallahu lahubihi tarikan ilarjannah. Apa makna yalta misu di dalam hadis di atas? Apa makna yalta misu? Ini masuk ke bahan kita enggak? Masuk enggak? Masuk apa enggak? Kita masukkan malam ini. Enggak masalah. Masukkan. Katanya cuman dari hadis wa innal malaika la um ajnihataha di tolem ilmi. Iya, tapi kan antem harus meraja dari awal. Harus merojah dari awal Apa makna yaltamisu? Yang pertama A Permintaan dari atas ke bawah B Permintaan dari bawah ke atas C Permintaan dari yang sejenis Tapi yang meminta Posisinya lebih bawah daripada yang diminta Dan D Semuanya benar Gampang kan? Gampang insya Allah A dari atas ke bawah, permintaan dari atas ke bawah. B dari bawah ke atas. C sejenis tapi yang meminta posisinya lebih bawah daripada yang diminta. Dan D semuanya benar. Pertanyaan yang kedua. Nabi Salallahu salam bersabda: Wa inal malaikatul latadhu la ajnihathalitalib ilmi ridha ridha Allahu an. Atoridon Bimayasna, dalam riwayat yang lain. Dan malaikat menundukkan sayap mereka kepada penuntut ilmu karena ridho Allah kepada penuntut ilmu tersebut. Apa makna meletakkan sayap dan apa tujuan dari meletakkan sayap tersebut? Yang pertama atau a karena malaikat itu adalah simbol ketawaguan malaikat di hadapan penuntut ilmu b kemulia memuliakan penuntut ilmu c hadir bersama mereka dan d semuanya benar semuanya benar kantong nggak jawab sih ngelihat saya terus uh. Nah, ada beberapa orang tuh nggak ada ekspresi sama sekali. Saya Ini kan ujian, ujian harus ini. Sekali lagi A tawadu, B memuliakan penuntut ilmu, C hadir bersama mereka, dan D semuanya benar. Semuanya benar. Udah, oke. Okay. Pertanyaan ketiga. <tuh> Berapa jumlah ikan di Indonesia dan dunia? Sabar, sabar, sabar. Sabar, jangan emosi. Menonton ilmu gak boleh emosi? Tenang, tenang. Ini masuk ke materi kan? Ah udah. Berapa jumlah ikan di Indonesia dan dunia? Dilansir... Kurang lebih 7,60 juta ton di Indonesia, dan 175,2 juta ton di dunia. Pertanyaannya, semuanya sabar, Antum ah, udah baperan duluan, penuntut ilmu gimana sih? Sabar, pertanyaannya, mengapa mereka beristighfar kepada seorang alim dan penuntut ilmu? Enak kan pertanyaannya? A, jadi mengapa mereka beristighfar untuk penuntut ilmu atau ulama? A, karena mereka tidak ada kerjaan. B, karena ulama berbuat baik dan mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada mereka. C, karena ulama menjelaskan hukum halal haram tentang mereka D jawaban B dan C benar sekali lagi berapa jumlah ikan di Indonesia dan di dunia dilansir kurang lebih 7,67 juta ton di Indonesia dan 175,2 juta ton di dunia pertanyaannya Mengapa mereka beristighfar untuk penuntut ilmu? A, mereka tidak ada kerjaan sehingga mereka beristighfar. B, ulama berbuat baik dan mengajak kita berbuat baik kepada mereka. C, ulama menjelaskan halal dan haram tentang mereka. Dan D, jawaban B dan C benar. Kelas ini hadirin, gampang, insya Allah. Jika Allah mudahkan. Pertanyaan keempat, ulama lebih utama dari ahli ibadah. Itu yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah yang dimaksud dengan ulama? A. Orang yang cerdas. B. Orang yang berilmu. C. Penghafal Al-Qur'an. Dan D.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 Pertanyaan yang kelima atau e, nomor yang kelima, hukum asal ulama atau ahli ilmu adalah hukum asal ulama atau ahli ilmu adalah A adalah B amanat C pintar dan D baik hati Jadi hukum asal ulama atau ahli ilmu A adalah atau adalah B amanat C pintar dan D baik hati. Saya ulangi lagi hukum asal ulama atau ahli ilmu A adalah B amanat C pintar dan D baik hati. Yang ke -6. apa yang dimaksud dengan adalah A. Pintar dan baik, B. Baik hati dan tidak sombong, C. Takwa dan menjaga muru'ah, D. Supel dan gemar menabung. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan adalah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 Hukum asal orang awam adalah zalim dan jahalah. Zalim dan jahalah. Apa dalil dari kaidah di atas? A. Surat Al-Ahzab ayat 72. B. Surat al-Hazab ayat 73 C. Surat al-Hazab ayat 74 Dan D. Surat al-Hazab ayat 75 Hukum asal Manusia secara umum ya Manusia secara umum Yang bukan ahli ilmu atau ulama dalam belum dan atau volumelim dan jahalah apa dalil dari kain di atas a surat alazab ayat 72 B surat alazab ayat 73 D surat alazab ayat 74 dan D surat al-azab ayat 75 Pertanyaan yang ke delapan Jangan belajar Kecuali Kepada orang Yang track record Dia Pada saat Belajar Sudah terbukti Jadi track recordnya sudah Terbukti ketika dia belajar Siapa yang mengatakan kaidah ini? Yang pertama Al-Imam Syafi'i atau a konuda çok B. bilgi sahibi olmak istiyorum. Bu konuda çok fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. Bu konuda çok fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. Bu konuda çok Ia belajar sudah terbukti. Siapa yang mengatakan kaidah di atas yang A Imam Syafi'i, B Al Imam Imam siapa? Ah Imam Makhlul, e, C Imam Ahmad dan D Al Imam an nakhai imam nakhai perlu diulang lagi hadirin hmm? perlu ya kalau antum blank mau diulang lima kali juga enggak ngerti ngerti ayo saya lagi a imam Shafi'i B. Al İmam Makhul C. İmam Ahmad Dan D. İmam An Nahai. Pertanyaan Sorma. Sorma. Sorma. Sorma. Sorma. Sorma. Sorma. Sorma. Sorma. Sorma. Sorma. Sorma. Sorma. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi Musa alaihissalam? A, karena beliau sombong. B, karena ujuk. C, karena beliau lupa ibadah. Dan D. Karena beliau mengatakan saya orang yang paling berilmu di dunia A karena beliau sombong B karena beliau ujjud C karena beliau lupa ibadah dan D karena beliau mengatakan saya orang yang paling berilmu di dunia. Pertanyaan yang terakhir Pertanyaan yang terakhir Ketika Nabi Musa, Bertemu dengan Nabi Khadir Beliau mengatakan Hal attabi'uka Ala Khadir ile ilgili. Kalimat yang akhirnya difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 66. Apa hikmah yang bisa kita petik dari ayat di atas? Yang pertama, A. Orang yang belajar mengikuti Gurunya B Orang yang Belajar Orang yang belajar beradab dengan gurunya C Orang yang belajar Merendahkan hati atau tawaduk di hadapan gurunya Dan D Semuanya benar Semuanya benar Jadi Allah berfirman atau Nabi Musa ketika ketemu Nabi Khidir beliau mengucapkan hal tabi Apakah aku boleh mengikuti engkau agar aku bisa agar engkau bisa mengajarkan ilmu yang engkau uh, yang Allah berikan kepada dirimu dari petunjuk Apa hikmah yang bisa kita ambil yang pertama seorang murid mengikuti gurunya B seorang murid beradab di hadapan gurunya c seorang murid tawaduk di hadapan gurunya dan d semuanya benar oke okay. selesai dan kita apa uh, koreksi bersama-sama sebagaimana biasa ingat dikoreksi dan jangan dibawa pulang koreksi Udah? Udah hadirin? Udah? Dan bagi yang benar semua atau salah satu Ada eh, hadiah buat antum Yang benar semua atau salah satu Oke yang pertama akwat udah semua? Okay. Yang pertama apa makna yal tamisu A dari atas ke bawah B dari bawah ke atas C sejenis tapi yang meminta di bawah Dibanding yang diminta Dan D semuanya benar C, C sejenis tapi yang meminta posisinya di bawah dibanding yang diminta Dan ini kaidah hadirin. Ini kaidah makanya kita harus ulang terus. Kita harus repetisi terus. Karena ini kaidah sifat seorang penuntut ilmu harus selalu yaltamisu, harus selalu merendah. Harus selalu tawadhu. Enggak boleh pernah merasa pintar. Enggak boleh pernah merasa alim. Maknun, ini harus diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang dan diulang-ulang. Mansalah katarikan yalta Selalu merasa diri di bawah. Nggak ada diantara kita boleh merasa diri tinggi. Yang kedua, malaikat meletakkan sayapnya. Apa maknanya? A. Tawadu, B. Memuliakan, C. Hadir bersama mereka dan D. Semuanya benar. D. Semuanya benar. D semuanya benar. Nah ini yang ketiga jumlah ikan berapa jumlah ikan di Indonesia dan di dunia sekali lagi dilansir ya, disinyalir ya kemungkinan di apa kurang lebih jadi wajar kalau ada sedikit miss atau ada kesalahan karena kita nggak pernah tahu uh, jika ada ikan yang melahirkan pada malam hari ini. Atau ada yang meninggal pada malam hari ini. Pertanyaannya mengapa mereka beristighfar untuk menuntut ilmu? A. Karena mereka nggak ada kerjaan. B. Ulama berbuat baik dan mengajak kita berbuat baik kepada mereka. C. Ulama menjelaskan hal dan haram tentang mereka. D. B dan C benar. D. B dan C benar. Karena ulama menjelaskan halal dan haram tentang hewan. Tentang mereka Wattahu rumauhu Alhillumaytatuhu Kata Nabi SAW Itu yang diajarkan para ulama Salah satunya hadis itu kan Air laut suci dan mensucikan Dan bangkainya halal Untuk dimakan Itu salah satu contoh Dan ini pelajaran buat antum semua Bahwa seorang penuntut ilmu Harus menyebar kebaikan Jangankan kemanusia Hewan pun harus berbuat baik dengan mereka Hewan Apalagi manusia Apalagi sesama muslim Apalagi sesama akidah yang benar Ini Pakamnya para penuntut ilmu Kalau sama hewan Sama ikan saja Kita dilatih untuk berbuat baik Dengan mereka apalagi dengan yang lain Apalagi dengan yang lain Sekali lagi ini bukan hanya uh, Soal ujian yang dijawab Dengan benar di kertas Tapi kita harus benar-benar Meresapi bahwa penuntut ilmu Harus berbuat baik dengan Semua orang Bahkan sesama uh, Kita up, dan juga kepada binatang Yang keempat Ulama, lebih utama dari ahli ibadah. Siapa yang dimaksud dengan ulama? A, orang cerdas. B, orang berilmu. C, penghafal Quran dan D, menggabungkan antara ilmu dan amal. D, yang menggabungkan ilmu dan amal. Itu yang dimaksud Nabi saw. Bukan hanya yang cerdas. Walaupun cerdas itu penting. Bukan hanya orang yang berilmu saja, tapi nggak ada amalnya. Bukan hanya penghafal Alquran, walaupun penghafal Alquran sangat dianjurkan. Ama bu maksud ulama lebih utama daripada ahli ibadah Adalah ulama yang menggabungkan antara ilmu Orang yang menggabungkan antara ilmu dan Dan amal ini pelajaran lagi buat kita Kita berusaha mengamalkan apa yang kita pelajari Sekali lagi bottom line-nya Hadirin yang dirahmati oleh Allah Kita harus berusaha mengamalkan ilmu Yang kita pelajari Walaupun pasti ada mis Ada khilaf Ada kelalaian ada, ada jatuh Ada tersungkur Tapi orang-orang baik, dia berusaha bangkit lagi dari kesalahannya. Dia berusaha memperbaiki lagi segala kekhilafannya. Yang kelima, hukum asal ulama dan ahli ilmu adalah? Adalah. adalah. A. B. Amanat, C. Pintar, dan D. Baik. Adalah. A. A. Adalah. Ustaz, adalah apa Ustaz? Adalah. Adalah. Adalah. adalah. Adalah, adalah ah, itu Pakai a'in Adalah, adalah Oke, okay. Masya Allah Udah, udah, udah Kita move on ke nomor berikutnya Nomor enam Apa yang dimaksud dengan adalah A. Pintar dan baik B. Baik hati dan tidak sombong C. Taqwa dan menjaga muru'ah Dan D. Supel dan gemar menabung Takwa dan menjaga ru'a. Dan takwa inklutu. Udah baik, tidak sombong, itu udah semua di takwa. Gemar menabung, uh, kenapa juga bisa? Menabung harus diperinci tentu saja ya, ada pembahasan khusus masalah itu. Uh, Supul masuk ke takwaan, orang-orang uh, ber, uh, bertakwa, itu baik dengan orang wa khalikinas ala hasan Sahlan hayin Kan begitu orang-orang bertakwa Jadi takwa Jalankan perintah Dan jaga muru'ah Jaga marwah ilmu Walaupun itu halal Tapi kalau tidak sesuai dengan marwah Jangan Dan kita suka, sempat e, Kasih contoh misalnya e, Apabila seseorang yang Seorang laki-laki yang telanjang dada Beli e, bawang ke warung Itu hukumnya halal Tapi kalau ulama' telanjang dada beli bawang ke warung atau ke tukang sayur maka nggak cocok. Maka tidak tidak cocok. Walaupun telanjang dada di te kesempatan lain mungkin cocok ketika ihram misalnya. waktu melihat masa ulama telanjang dada ketemunya di mana? Di Mina. Ya iyalah kan pakai ihram. Gitu. Ketemunya di mana? Di Musdalifah. Ustaz tuh enggak punya muru'ah. karena ketemu telanjang dada di mana? Di Musdalifah. Ya laki lah kalau mungkin kan ihramnya ditaruh dia mau mandi. Jadi tapi kalau ke tukang sayur, ke warung nah itu kurang muruah. Oke, okay, jelas? Ya, jadi takwa dan menjaga muruah dan antum harus terbiasa dengan pola itu. Jaga ketakwaan dan jaga muruah. Jaga marwah. Marwah itu penting. Kita harus tinggikan agama Allah Subhanahu wa taala mulai dari diri kita. Yang berikutnya, eh, hukum asal orang eh, hukum asal manusia adalah Volim dan Jahalah. E, dalilnya ada, e, dari mana kita ambil kaidah tersebut? A, surat al-azab ayat 72, B, surat al-azab ayat 73, C, surat al-azab 74 dan D, surat al-azab ayat 75. A, A, A. Ada yang 74 dan 75? Surat Al-Azab hanya sampai tujuh tiga. Mana hanya tujuh empat, tujuh lima. Tuh, buat bid'ah disini. Surat Al-Azab tujuh tiga. Obat, obat. Tolong dong. Tolong. tolong. Karena kita udah punya pengalaman. Ali Imran 201. Jangan sampai terulang lagi deh Surat Al-Azab. Bahaya kalau terulang lagi ya, 72 Alasab sampai 73 74, 75 gak ada Jelas hadirin hadirah. Dan maksud manusia Itu maksud yang pertama adalah Di diri manusia itu sendiri Manusia selama bukan Ahli ilmu dan soal itu cenderung Kekedoliman dan kekebodohan Dan itu makna angle yang pertama atau makna yang pertama. Makna yang kedua dari saat dari sisi kita menghukumi manusia jahalah. Kita nggak tahu dia baik atau buruk. Jadi gampang ya jangan suudon sama orang dan jangan gampang percaya. Intinya jahalah. Kalau kita menilai seseorang dan dia bukan ulama dan seterusnya bukan ahli ilmu, bukan penutut ilmu dan track rekornya nggak jelas. Maka hukum asalnya kita nggak tahu apakah dia baik atau buruk. Maka hati-hati pada saat muamalah dengan orang. Atau mau menikah, sebagai banyak diantara antum ingin menikah, gampang percaya, gampang, uh, apa namanya, uh, gampang menerima CV seseorang, padahal tidak ada proses sebelumnya, ini bahaya. Dan ini sering banget terjadi. Oke itu yang ketujuh. Yang kelapan, jangan bertanya kepada orang yang Uh, eh, jangan belajar kecuali kepada orang yang terbukti track recordnya dalam belajar A. Imam Syafi'i B. Imam Makul C. Imam Ahmad dan D. Imam Nakha'i Imam siapa? Imam Makul Al-Imam Makul Mim Kaf Ha Waw Lam Makul B B Ini penting Ini penting Karena para ulama bukan tiba-tiba cuko-cuko turun dari langit, terus tiba-tiba muncul dari gua tidak hadirin. Track record jelas, track record jelas belajar di mana dan tidak harus di pendidikan formal hadirin sekalian. Kita tidak mengkultuskan pendidikan formal, baik yang formal atau yang formal, tapi jelas belajar di mana. Itu adalah itu adalah uh, kaedah para ulama ketika belajar. Karena kalau Hanya kalau nggak jelas tentang ilmunya bermasalah Kalau ilmunya benar dia tidak tahu pola dalam mengajar Dan yang 9 uh, kita lanjutkan dulu uh, Pertanyaan ke 9 Nabi Musa ditegur oleh Allah karena A. Sombong B. ujub uh, C. Lupa ibadah Dan D. Karena mengucapkan saya yang paling berilmu di dunia Hati-hati Makanya ini penting Jangan ada yang berpikir Nabi Musa sombong Nabi Musa nggak sombong Jangan berpikir Nabi Musa ujub Itu hanya khilaf ucapan Tidak ada perasaan Buktinya beliau ingin belajar dengan Nabi Khadir Atau Nabi Khidir Dan ini pelajaran Bottom line nya teman-teman hadirin sekalian Bahwa penuntut ilmu Jangan Mengucapkan hal-hal yang menunjukkan Ketinggian dirinya Walaupun dia gak ada maksud apa-apa. Walaupun dia gak ada maksud menyombongkan diri. Walaupun dia gak ada maksud ujub. Tapi sampai pemilihan diksi. Pemilihan kalimat. Jangan menggunakan kalimat atau diksi yang mengarah, mengangkat diri kita sendiri. Jelas poin ini hadirin sekalian. Ini penting. Kalau Nabi Musa jadi ditegur apalagi kita ya enggak pantas emang. Nabi Musa kalau Nabi Musa pantas bilang begitu tapi bukan caranya. Bukan metodenya demikian. Jangan membangun narasi seolah-olah kita tinggi, seolah-olah kita besar. Walaupun enggak ada maksud sombong atau ujub. Yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. surat Al-Alaq ayat 66 hal at tabiuka ala anta allima ni ma Yang pertama Uh, orang yang belajar mengikuti gurunya, B, orang yang belajar beradab dengan guru, C, orang yang belajar tawadu dengan guru, dan D, semuanya benar, D, semuanya benar, D, semuanya benar, itu kan adab, kita udah bilang, itu adab, dan itu tawadu, mana yang lebih alim secara umum, Nabi Musa atau Nabi Khadir, Nabi Musa itu tawadu tingkat tinggi, hadirin, oke, okay. Sudah, oke okay ya Benar semua, semuanya benar semua Ya, yeah. oke okay. Kalaupun salah, jangan salah di nomor 7 hadirin Apalagi pilih C dan D Kalau bisa, <laughs> jangan salah di nomor itu Ya kita sholat isya Dan makasih banyak atas partisipasi antum Dan semoga hadirin Sekali agak tenang Uh, niatkan kita ujian untuk memuraja ilmu kita Dan semoga kita dapat ilmu yang berkah Kita lanjutkan pada isya'a wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi wa man wala wa ba'd ba Hadirin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi terima kasih atas ujian pada maghrib tadi sampai waktu isyak. Dan yang benar semua atau salah satu bisa mengambil hadiah di depan sebagaimana biasa. Dan uh, kita akan lanjutkan materi kita. Dan kita masuk ke ucapan Ali bin Abi Thalib radiyallahu ta'ala ada beberapa riwayat yang kita lewati karena uh, riwayatnya tidak valid <tuh> kalau kita punya kitab uh, al-mu'lim karya sya'ali hafizahullahu ta'ala beliau bukan hanya melewatkan beliau hapus lu tidak masukkan ke buku beliau dan beliau langsung masuk dari kumpulan hadis ke ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Fadol Ustaz Dan e, begitu juga dengan hadis ya. Kemarin saya bilang mualif atau penulis kitab Ustaz tapi maksud saya adalah e, penulis Al-Mu'lim Syekh Ali Hasan. Eh ada Uh, salah ucap kemarin jadi saya bilang penulis yang lebih tepat adalah penulis al-mu'lim uh, yang mentakik buku ini dan juga mentahriz riwayat-riwayatnya atau yang lebih tepat mentahzib buku ini yaitu ee tambahan kita masuk ke uh, riwayat al-Tamarat al-Fadl Sari Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa wa tabahu dahu ila yaumil qiyamati amma ba'd Qala al-musannifu al-Imam Ibn al-Jama'ah ta'ala Ali radhiyallahu anhu kafa bil 'ilmi an yaddaiyahu man la yuhsinuhu ويفرح به اذا نسب اليه وكفى الجهل ذمما ان يتبرأ منه من هو فيه ya الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه حاضرين رحمات الله Ali bin Abi Thalib adalah nama yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Beliau satu dari orang-orang pertama kali masuk Islam. Beliau sepupu Rasul SAW, alaihi wasallam, anak dari Abu Thalib. Dan beliau pun di samping sepupu adalah sosok yang Nabi percaya untuk memimpin dan menjadi imam bagi putri beliau Fatimah binti Muhammadin radiyallahu ta'ala anha maka profilnya uh, tidak diragukan lagi dan uh, prestasi beliau tidak perlu dipertanyakan lagi dan <gülüyor> beliau banyak memberikan nasihat kepada kita tentang masalah ilmu diantara nasihat beliau adalah apa yang disampaikan oleh uh, al-imam ibnu jama'ah kata beliau kafabila ilmi syarafa an yad'iyahu man la yuhsiluh cukuplah ilmu itu mulia ketika orang yang tidak berilmu mengklaim sebagai ahli ilmu wayafrahu bihi idza nusiba dan seneng ketika digelari sebagai ahli ilmu padahal dia bukan ahli ilmu وَكَفَ بِالْجَهْلِ ذَمَّا أَنْ يَتَبَرَّ عَمِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهُ Dan cukuplah kebodohan itu tercela Cukuplah kebodohan divonis sebagai hal yang tercela, Ketika Orang bodoh pun berlepas diri dari kebodohan Jadi semua orang berlepas diri dari kebodohan Termasuk yang bodoh pun berlepas diri Jadi cukuplah ilmu itu Mulia ketika Orang yang nggak berilmu Banyak yang mengklaim Bahwa dirinya berilmu Mengaku-ngaku bahwa dianya, dirinya berilmu Dan senang ketika dipanggil ustaz Dipanggil alim Padahal dia enggak alim, dipanggil ulama Padahal dia belum sampai makam ulama Dan cukuplah kebodohan Menjadi uh, divonis Sesuatu yang terselah ketika semua berlepas diri darinya, termasuk orang bodoh pun nggak mau dikatakan bodoh. Ini sederhana, simpel, tapi dalam hadirin sekalian. Dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwa beliau bukan hanya berilmu, tapi ngerti tentang kehidupan, ngerti tentang realita di masyarakat. Dan ini yang terjadi Di tengah-tengah kehidupan kita Banyak orang Dan kita nggak hanya Bicarakan Di dimensi Waktu tertentu ya Ini Ali bin Abi Tawf yang mengatakan Jadi dari masa ke masa itu Banyak orang yang nggak berilmu Mengaku dirinya berilmu Dan senang Senang dipanggil alim Senang dipanggil ulama Dia tahu dia bukan bagian dari mereka dia tahu bahwa dirinya kawin, tapi senang itu menunjukkan ilmu itu mulia saking mulianya orang yang nggak dapat mengklaim dapat karena tahu ini mulia ini menjamin kesuksesan di dunia dan di akhirat dan bagi orang-orang yang uh, mengklaim padahal dia bukan paling gak Mereka berpikir mereka dapat keuntungan duniawi dari klaimnya tersebut Jelas ini kebohongan Dan di akhirat berat Tapi saking menggiurkannya Fasilitas duniawi Ketika seseorang dianggap berilmu oleh masyarakat dan lingkungannya Sampai orang rela Mempertaruhkan akhiratnya lalu mengklaim mengaku berilmu dan senang padahal dia bukan bagian dari ahli ilmu dia tahu itu bohong dan dia tahu bahwa salah satu tanda kebohongan eh, salah satu tanda kemunafikan adalah kebohongan tapi saking mulianya ini saking mulianya di dunia maupun di akhirat kalau di akhirat mungkin orang-orang kayak begini udah gak mikir akhirat lagi orientasinya duniawi Karena kalau akhirnya gak berani dia berbohong Jadi coba untuk bayangin Hadirin Memang ilmu itu menawarkan banyak hal Kalau yang Yang kawes saja Mendapatkan itu Di dunia Untuk bayangin gimana yang ori Gimana kalau kita benar-benar jadi ahli ilmu Oh itu luar biasa Bagaimana kalau kita benar-benar jadi penuntut ilmu sejati? Itu dunia akhirat dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapat kemuliaan. Kemuliaan di dunia dan di akhirat. Asal kita jadi ahli ilmu atau penuntut ilmu sejati. Dan kita sudah dapat sudah bahas beberapa dalil tentang masalah ini dimudahkan jalannya menuju surga malaikat tawaddu di hadapan antum memuliakan antum gimana enggak terhormat nantinya lalu diampuni dosa-dosanya seluruh hewan dan ikan beristighfar untuk kita oh luar biasa Jadi ini harus membuat kita berpikir berarti saya harus jadi penuntut ilmu sejati nih. Wong yang ngaku-ngaku aja dapat kenikmatan di dunia, apalagi yang asli, apalagi yang asli. Dan sebaliknya, bohong itu, eh, eh, kebodohan itu tercela. Saking tercelanya, orang bodoh aja ketika dibilang bodoh, tersinggung apa enggak? Tersinggung. Dasar bodoh, hati-hati kalau bicara, emang bodoh kok gimana? Tersinggung, enggak mau gitu. Enggak mau. Berlepas diri dari kebodohan. Pengen dibilang pintar, pengen dibilang cerdas, padahal enggak cerdas, padahal enggak pintar, Ini bodoh, orang enggak mau dibilang bodoh. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kebodohan itu aib. Maka kita harus berusaha berpindah dari zona kebodohan ke zona ilmu. Kalau jadi ulama minimal jadi penuntut ilmu sejati. Karena kebodohan itu dijelaskan Ali bin Abi Thalib dalam Statement beliau yang lain Kata beliau Wala faqra asyad minal jahl Dan tidak ada kemiskinan Yang lebih Tragis daripada Miskin Yang bernama kebodohan Atau enggak ada kemiskinan yang lebih Tragis, yang lebih parah Daripada miskin ilmu gitu. Alias bodoh Wala faqra asyad Minal jahl, tidak ada kemiskinan yang lebih tragis, lebih parah daripada miskin ilmu. Jadi dibanding miskin harta, miskin ilmu lebih tragis. Antum kalau miskin harta, tapi antum punya ilmu, antum pakar di sebuah bidang. Kita, kita belum bicara ilmu Allah, ilmu dunia aja, apalagi ilmu Allah ya, ilmu dunia aja itu tinggal nunggu waktu deh, tinggal nunggu waktu. Dan kita lihat di masyarakat demikian. Ada orang karena mungkin kesibukan, karena mungkin uh, urusan keluarga, urusan orang tua, akhirnya dia mundur dari perusahaannya, dia mundur dari aktivitasnya, dia tinggalkan bisnisnya, lalu dia urus orang tuanya, akhirnya dia nggak ada pemasukan, dia mungkin punya tabungan, dia punya uh, apa, eee, uh, Rekening dan seterusnya, akhirnya kan karena dia ngurus orang tuanya menyusut, menyusut, menyusut, menyusut, dan akhirnya jatuh miskin tuh. Tapi orang kayak begitu itu tinggal nunggu waktu aja, begitu dia berkiprah lagi, insya Allah lancar lagi. Dan kita kalau lihat kalau orang lapangan akan ketemu banyak banget yang begitu, banyak banget. Jadi miskin miskin harta. Tapi dia punya ilmu dalam sebuah bidang Kepake Kepake Yang jadi masalah miskin ilmu Itu walaupun kaya ketipu hadirin. Eh, ke, Tinggal nunggu aja Bangkrutnya kapan Dia Kaya raya tuh Tapi miskin ilmu Tunggu aja dikerjain Dikibulin, ditipu Ditawarkan proyek puluhan miliar Ternyata bodong Duitnya dibawa kabur Itu kan yang kita lihat di masyarakat. Makanya ahli benar-benar, ben, kalau itu ilmu dunia, apalagi punya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, enggak mungkin Allah sia-siakan, mustahil. Dan enggak pernah dalam sejarah Allah sia-siakan penuntut ilmu sejati dan ulama. Ongoman yattaqillahi, jannallahu ma khrajah, wa min haythu barang haythulayhtasib. yang bertakwa Allah kan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang dia enggak pernah duga-duga makanya benar miskin yang paling parah tuh miskin ilmu makanya hadirin jangan pernah ragu investasi ilmu walaupun kita harus jual motor kita harus jual mobil itu investasi itu kadang-kadang orang nggak mau gitu orang nggak mau orang berani bayar barang mahal-mahal tapi enggak berani bayar atau investasi ilmu mahal-mahal. Ya kita simpel aja deh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya sama antum, kalau ada sekolah nih, uang gedung plus biaya per tahun pertamanya 100 juta. Mahal atau murah? Uang gedung dan biaya Tahun pertamanya 100 juta, mahal atau murah? Opini masyarakat, mahal atau murah? Mahal. Tapi Innova baru, dijual 200 juta, mahal atau murah? Hah? Itu gak ngerti mobilnya. Hah? Innova baru, dijual 200 juta, mahal atau murah? Murah. Murah. Gak ada yang bilang mahal, murah. Barang. Tapi kalau ilmu, mahal. Oh mahal banget tuh. Gak ngargain bukan berarti harus mahal, enggak tapi kan, seperti itu aja bilang dulu, murah anda pun mampu nggak mampu urusan lain, iya enggak. murah banget tuh emangnya lo mampu, enggak I -i, tapi murah murah I sama, innova dijual 50 juta antum akan bilang mahal atau murah innova baru murah, anda bilang tapi pada kondisi itu duit antum cuma 40 juta antum tetap bilang mahal atau murah Murah tetap, tapi gue nggak punya duit gitu aja. Tetap murah, tapi gue nggak punya duit. Kalau barang bisa begitu, tapi ilmu nggak dihargai. Gak akan kita berkembang kalau kita nggak menghargai ilmu. Jadi gimana ilmu agama, ilmu dunia aja banyak diantar kita nggak ngargain tuh. Apalagi ilmu agama yang memang kita sudah bahas hadis kemarin, hanya orang-orang terpilih aja. Amanu utul ilma darajat Allah akan angkat derajat orang-orang beriman dan berilmu diantarakan beberapa derajat tapi perhitungan masalah uang, perhitungan masalah tenaga, perhitungan masalah jarak oh terlalu jauh jabir jalan kaki satu bulan kok, untuk satu hadis Ini hanya mindset hadirin sekalian. Kemiskinan paling parah adalah kemiskinan ilmu alias kebodohan. Jadi harus berani. Harus berani. Kita berani jual barang untuk dapat ilmu itu mental kita. Mental orang-orang sukses itu begitu. Baik masalah ilmu dunia yang bermanfaat, apalagi ilmu akhirat. Kalau entah, Tapi kalau entah nggak berani... Gak berani jual untuk untuk sebuah kursus, sebuah pelatihan, sebuah kurs dan lain-lain sebagainya. Asal bermanfaat ya, ya akan berkembang. Ya akan berkembang. Sekali lagi, orang yang punya ilmu mapan di sebuah bidang, apalagi dia seorang master class tinggal nunggu waktu aja, Adin. Walaupun dia miskin Insya Allah tentu saja Bi'innillah itu tinggal nunggu waktu Kapanpun dia berkarya Dia akan dipakai orang Kan kita masih ingat Konsep eksis itu kan apa Siapa masih ingat konsep eksis Surat apa ayat berapa Hah, Hah? Tadi daerah arah sini Ar-ra'at ayat 17 Yarfailahu ladhina amanu minkum Vallahi eko, eh... niye antum ya. ah, niye yani. anca, itu jelas ana salah. Fa mazza barufayat jufaa, itu kan hilang dengan cepat. Wa amma fa Adapun yang bermanfaat bagi manusia, itu akan eksis to. Kau ngomong tasai mana ya? Tunggu hadiahnya menyusul tasai. tasai. Jadi ratus tujuh buih itu hilang cepat tuh. Dan salah satu buih yang paling tragis kebodohan, nggak kepake udah. Antum bodoh nggak kepake. Kalau kepake udah di bawah-bawah udah. Yang akan eksis faunas yang bermanfaat bagi manusia. Gimana kita bisa bermanfaat? Sedangkan kita nggak punya ilmu. Dan manfaat terbesar tuh ilmu. Mungkin bisa manfaat dengan tenaga bisa. Manfaat dengan keringat bisa Tapi kalau antum Cakupannya luas Ilmu hadirin. Ilmu Ilmu yang paling Luas cakupannya Dan begitu antum memberikan manfaat Dengan cakupan yang sangat luas Karena ilmu antum Antum akan eksis Gak usah takut Sekarang kita harus punya hal ini Hati-hati dengan kebodohan Hati-hati dan harus berani Harus belajar Jual semuanya kalau perlu Yang penting saya harus dapat ilmu Yang bermanfaat Yang pertama jelas ilmu agama Lalu yang berikutnya ilmu dunia Yang halal Dan cari yang paling berkah dan bermanfaat Buat buat umat Itu poinnya Kalau kita ingin eksis Di dunia maupun di akhirat Dan jangan sampai miskin ilmu, itu fatal kalau udah miskin ilmu daya manfaat kita akan lemah dan begitu daya manfaat lemah tinggal nunggu waktu aja karam karena kita jadi buih buih itu eksisnya sebentar buih hilangnya cepat makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ali bin Abi Talib lagi. Sosok ini kembali memberikan nasihat kepada kita. Tidak ada di buku. Karena nasihat ini disampaikan di dalam kitab Hiliatul aulia karya Imam Abu Nu'aim. Dan ini menarik. Kata Ali bin Abi Talib. An-nasuh Manusia itu ada tiga. Hanya ada tiga. Fa'alimun Rabbani Yang pertama, ulama robbani Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najah Muta'allimun ala sabili najatin Ala sabili najatin Penuntut ilmu Di atas jalan keselamatan Yang ketiga Wahamaja Ra'a Atba'u kullu na'ik orang yang lemah hina dan mengikuti semua teriakan-teriakan yang ada Jadi hamajun orang yang lemah orang yang lemah uh, hina dan tentang tadi siapa yang jawab, syukran jasa terakhir hadiahnya orang yang lemah hina karena dan dia mengikuti Seluruh teriakan yang ada. Yamiluna ma'akuli rih. Dia condong dengan setiap angin yang bertiup. Jadi dia condong bersama dengan setiap angin yang bertiup. Setiap angin yang bertiup. Lam yastadiyu binuril ilm. Dan mereka tidak pernah meminta cahaya dari cahaya ilmu, walamyaljuila ruqni dan tidak pernah menuju ke pondasi yang kokoh. Jadi condong ke setiap tiupan angin, tak pernah meminta cahaya dari cahaya ilmu, dan tidak pergi dan tidak menuju ke rukun atau pondasi yang wasi kokoh, kuat. Wah oh, ini dalam hadirin sekalian. Makanya ketika tadi kita tuh semua orang berlepas diri dari kebodohan, kebodohan kemiskinan paling marah tuh miskin ilmu. Ini kita harus dengar. Manusia tuh tiga aja. Tiga. Yang pertama alimun robbani. Ulama robbani. Dan kita udah jelaskan Apa robbani walakin kunu robbaniyin al wa Masih ingat surat apa ayat berapa tuh? Ah Ali Imran 79 Apa bunyinya? Ada yang bisa ingatkan Jazakumullahu khairan. Dia maka jadilah orang-orang rabbani pada saat karena kalian mengajarkan Al-Qur'an dan kalian mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dan Ibnu Abbas mengatakan rabbani adalah nas Bisa gari ilmi qabla kibari Orang-orang Robbani adalah orang yang mendidik manusia Mulai dari ilmu-ilmu basic Dasar Bertahap Tinggi, tinggi, tinggi Sampai ilmu-ilmu yang pelik Itu yang di mention oleh Ali bin Abi Talith, Ulama Robbani Yang kedua Muta'allim ala sabili najah Penuntut ilmu di atas jalan keselamatan Dan ini opsi yang paling masuk akal buat kita. Karena kalau untuk jadi ulama kayaknya berat ya Pak Ustadz. udah jadi penuntut ilmu nih. Dan lihat, bukan hanya Ali bin Abi Teraf mengatakan Wa muta dan penuntut ilmu. Enggak. Penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita jelaskan dari penjelasan para ulama-ulama yang lain sebelumnya, Hadirin kalau antum ingin ilmu yang berkah dan bermanfaat Maka minimal ada dua unsur Unsur yang pertama Ilmunya benar Kontennya benar Obatnya benar Dan obatnya adalah Al-Quran Dan sunnah Nabi SAW yang sahih sahihah dan dipahami dengan pemahaman yang benar pemahaman rasul dan para sahabat Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82 wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa dan kami turunkan dari Al-Qur'an ayat-ayat yang berfungsi sebagai syifa penyembuh pengobat Jadi Al-Qur'an itu obat penyembuh. Antum kita sakit nih, tapi salah minum obat itu keracunan, hadirin. Sama, kita datang ke sebuah tempat kan kita datang ke pengajian kan untuk mengobati jiwa kita, hati kita. Karena banyak penyakit nih dalam hati kita, penyakit ketundukan, penyakit ibadah. Penyakit keikhlasan, mungkin tauhidnya juga masih sakit. Nah, kalau obatnya keliru, ya keracunan, hadirin. Kamu parah tuh. Kalau obatnya harus benar, ilmu. Terus hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu obatnya benar. Jangan lupa faktor yang kedua. Proses mendapatkannya juga harus benar Kalau mau berkah Karena sederhana aja Antum punya uang 1 juta Sebut saja mawar Punya 1 juta Lalu melati punya 1 juta Mereka berdua dapat 1 juta Sama-sama dapat nih Terus yang membedakan 1 juta si mawar berkah Dan 1 juta yang didapatkan melatih nggak berkah tuh apa? Padahal dua-duanya asli. Bukan uang palsu, asli nih. Tapi kenapa nih uangnya mawar berkah? Uang melatih nggak berkah? Kan orang kan jawab, karena proses mendapatkannya. Proses, proses itu penting. Si mawar dapetin dengan cara dagang, jualan. Maka 1 juta itu insya Allah berkah. Melatih, nyolong, rampok, maka nggak berkah, walaupun itu duit asli. sama Hadisnya asli. Tapi proses mendapatkannya salah, nggak berkah hadirin. Pro, ini hadis sohi. Tapi kok ngaji 10 tahun gak berubah-berubah? Padahal yang dikajian lo itu apa sih? Hadis, sohi. Umdatul ahkam, kurang sohi apa umdatul ahkam? Tapi prosesnya gimana Proses itu penting Polanya seperti apa Pola itu penting Hadirin Ada anak soleh Ada anak durhaka Kira-kira di, di masyarakat nih Di masyarakat anak durhaka dikasih makan apa enggak hadirin dikasih makan enggak? dikasih anak yang soleh dikasih juga bahkan seringkali anak durhaka makanannya lebih bergizi daripada anak yang soleh misalnya di apa e, dari keluarga yang hedonis, otomatis makanannya lebih bergizi, tapi kenapa nih makan udah bergizi, jadi durhaka Yang ini jadi orang anak soleh. Yang bedain apa tuh Pola. Prosesnya, pola. Gak ada asupen yang lebih bergizi dari Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang Tapi kalau polanya salah. Makanya kata Ali bin Abi'at, najah. Penuntut ilmu itu harus di atas jalan keselamatan. Harus polanya benar. Karena kalau polanya nggak benar, walaupun kontennya bagus, bisa jadi nggak berkah. Dan itu kita lihat pada hari ini. Tahunan ngaji ada perubahan, ilmunya nggak bermanfaat. Padahal ketika dicek, semua kontennya bagus. Kenapa konten bagus nggak melahirkan? Caranya salah, polanya salah. Makanya pola itu penting. Dan pola itu dinamakan adabul ilm. Itu. Itulah yang kita sampaikan. Kata Ibu Baruk al-adabu qablal ilm. Muhammad bin Sirin adab atau al-hadiu bersama ilm. Dan itulah kenapa para ulama menulis Ibnu Jamaah menulis Tatkaratus Sami yang sedang kita bahas dengan penuh keterbatasan dan penuh kekurangan ini. Bukan bukunya penuh kekurangan yang menyampaikan penuh kekurangan. Ini salah satu ulama mazhab Syafi'iyah. Terus uh, Ibnu Abdilbar punya kitab Jami' bainal Imi wa Fadli. Dan beliau salah satu ulama Maliki Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami' Lalu Al Qadiyat punya kitab Al Ilma. Lalu, Al Imam Syaukani punya kitab Adabul Ilm. Itu semua tentang gimana proses belajar, proses belajar, proses belajar, jalan belajar tuh gimana. Gak bisa sembarangan. Jalan belajar tuh gak bisa sembarangan. Karena ilmu ini mahal hadirin. Ilmu Allah Mungkin Allah kasih, tapi Allah nggak kasih keberkahan. Kalau cara kita belajar salah. nggak punya adab. Antum punya ilmu nih. Punya ilmu mekanik. Ada orang mau belajar sama Antum, cerdasnya minta Antum. Tapi dia nggak punya adab. Belagu, tengil, nyebelin. Kira-kira Antum kasih gak tuh ilmunya? Enggak. Gak punya adab deh. Falillahil matalul a'la ya apalagi Allah, mungkin Allah kasih tapi secara konten tapi keberkahan enggak sebagaimana sabda Nabi SAW orang munafik terbanyak di tengah-tengah umatku pembaca-pembaca Al-Qurannya konten dikasih orang pembaca Quran tapi keberkahan enggak kenapa? prosesnya salah polanya salah makanya Allah Sabili Najah harus di atas jalan keselamatan nggak bisa, gak bisa menang sebelajar belajar, dan ini yang PR kita PR kita bersama dan kita mulai dari diri sendiri, sekali lagi kita belajar buat diri kita dulu, bukan untuk kita tembakan ke pihak lain dan kita nggak mau jadi pahlawan kesiangan Tapi PR harus diselesaikan. Itu sama-sama makanan bergizi, kenapa hasilnya beda? Polanya salah, bukan makanannya. Makan udah bener, tapi polanya sama-sama uang asli, kenapa satu berkah dan satu nggak berkah? Karena proses mendapatkannya salah dan beda dan ini yang seringkali dilupakan oleh kita kita pikir yang penting kontennya benar kontennya benar konten harus benar tapi bagaimana mendapatkan konten itu pun harus sesuai dengan tuntunan Nabi saw dan para ulama lihat kata Imam Ali bin Abi Thalib semua tuh ada polanya hadirin ada pola Makanya kenapa kita menekankan pentingnya uh, suasana majelis kita. Misalnya syahdu, tolong jaga yang bawa anak. Itu pola kan sebenarnya. Karena kalau polanya gak diperhatikan nggak bakalan dapat keberkahan. Atau kalau baca buku-buku itu kan diantaranya dibahas gimana cara masuk majelis. Dan ini kita akan bahas. Ini kan baru bab-bab baru awal. Gimana cara masuk majelis Gimana Apa yang harus dikatakan lebih dulu Terus di mana posisi duduk Yang paling bagus Cara duduk juga diajarin Cara duduk Ada dalilnya Ya agama kita komplit Cara duduk aja ada dalilnya Sebagian ulama mengatakan Cara duduk yang paling bagus apa Iftirosh Kenapa dalilnya Hadis Jibril Faasna daruk batayhi ilaruk Jibril, meng, apa, e, menyentuhkan dua lututnya ke lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini isyarat duduknya iftirash. Antum duduknya iftirash, e, duduk diantara dua sujud. Bayangin dua jam kajian duduk di antara dua sujud, ya Allah, ya Allah Pak Ustad gimana nih? Udah pengapuran pula, udah espor esthroporosis, nggak wajib enggak, yang nggak bisa nggak apa-apa, tapi sopan, tapi penuh adab itu diajarin para ulama. Agama kita ini komplit hadirin. Jadi karena itu kalau sabilnya nggak benar nggak dapat ilmu yang bermanfaat. Konten penting dan harus sohi, caranya polanya juga harus sohi. Itu yang dijaga katakan alimin Abi alim. Kita lanjutkan. Yang ketiga nih. Jadi kalau antum bukan Atau coba kita lihat ya Kira-kira alim robbani bisa nggak Aduh kayaknya berat ya udah berarti mu Muta'alim sabili nanya Ini harus Harga mati harus begini Karena kalau enggak Kita kelempar ke opsi yang ketiga Wahamajun ra'a Orang-orang yang lemah Rendah hina Karena dia rendah hina Atba'u kulli naik, akhirnya dia jadi follower setiap orang yang jualan, setiap orang yang teriak-teriak, setiap orang yang promosi, semua didatengin udah, ini bukan kata saya, ini kata Adi bin Abi Talib, Ikut, pokoknya semua diikutin, semuanya diikutin, kenapa? karena lemah ilmu, nggak punya alat sensor, nggak bisa menilai kan lemah nggak ngerti konsep nggak ngerti pola jangan kan pola konten aja nggak ngerti jadi semua diikutin semua diikut Atba, kulinerik semua orang yang berteriak berorasi semua orang yang menyampaikan semua public speaker didatengin dan diikutin sama dia Ya nama aku lirih. Dan dia selalu terbawa dengan, e, terbawa oleh tiupan angin. Jadi, yuk, lagi hype apa? Ikut. Lagi viral apa? Ikut. Pokoknya angin lagi kemana, dia ikut. Ada. Dia ikut. Semua diikuti. Gitu. Pokoknya happening, ikut. Lagi, hep, lagi happening batu akik ikut. Ikan lohan ikut, terus tumbuhan apa tuh waktu itu? Apa namanya? Hah? bonsai malah, ma merah berapa? Enggak yang berapa tuh apa? Apa? Apa? Gelombang cinta ikut, nah ini bonsai mah lama gitu. Oh semua ikut. Enggak bukan berarti gelombang cinta haram ya. Enggak tergantung tujuan anda tuh ngapain gitu. Yang jadi masalah semua angin diikutin sama dia. Muka oh, yang lagi viral ikut, yang lagi happening ikut, yang paling lagi rame itu, oh ikut. Sekali lagi, ahli penabie to itu ngerti sunah kehidupan, ngerti lapangan. Jadi belum nggak baca, emang pola dari dulu tuh begitu. Kan kita sempat katakan. Apa salah satu teori peradaban? Peradaban setiap negeri kan dikuasai elit hadirin. Dan elit itu selalu minoritas. nggak ada elit mayoritas. Mayoritas pada ngapain? Mayoritas jadi objek atau jadi korban. Gitu aja udah. Itu mayoritas. Mayoritas jadi objek atau jadi korban. Dimana-mana demikian. tinggal tuh mau gak jadi korban. Objek dan korban isu. Isu semua Baik yang dari positif sampai negatif Atau melihat aja Semua demikian Dan yang ngerti hidup Pasti setuju dan mengamini hal ini Mayoritas Itu bukan Pemangku Keputusan dan kebijakan Mayoritas Hanya jadi objek Dan korban ngikutin seluruh angin yang berhembus ikutin seluruh isu yang ada lem tadi ubi Nuril ilm Kenapa karena mereka nggak mau ngambil cahaya dari cahaya ilmu nggak mau ngaji nggak mau belajar nggak mau menuntut ilmu Allah subhanahu Wa ta'ala nggak mau belajar dari kehidupan nggak mau dapat ilmu Jadi pengen sukses tapi nggak mau punya ilmu yang nggak bisa pengen kaya nggak mau kerja dapat duit kan nggak bisa juga ya, ya mungkin sih kalau dapat warisan tapi lihat ilmu nggak ada warisan jalan pintas semua harus belajar semua harus belajar hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terus, ila ruknin dan mereka Tidak pergi Dan menuju ke pondasi yang kokoh Ini kan Yang kita ingatkan Di awal-awal dulu Kenapa kita belajar kitab ini Karena pondasi harus kuat Tadirin Pondasi harus kuat Kita nggak mungkin berkiprah di mana-mana kalau pondasi itu lemah. Ini orang-orang lemah tuh salah satu faktor karena pondasi nggak kuat. Di kalau kita lihat konteksnya dunia ilmu langsung mbak masalah-masalah besar, masalah-masalah big, -masalah tapi basic pondasi nggak ngerti apa-apa jangan nggak pernah belajar, jangan kan nggak ngerti belajar aja nggak pernah, nggak mungkin, nggak mungkin Antum buat rumah langsung atau langsung apa nempel wallpaper, padahal cakar ayamnya belum ada, gimana Antum? saya mau pasang wallpaper, cakar ayamnya ada tidak, belum, ayam menghayal hadir. pondasi belum ada. Terus mau pasang genteng, gimana caranya? Pondasi belum ada, terus nanti mau pasang genteng. Sama mau pasang kayu parkit, ya eh, gak bisa lah. Itu pondasi buat dulu, Diketahui orang semuanya. Pondasi harus kuat, itu kata ada orang-orang kayak begitu yang lemah, yang jadi followers aja. Bukan jadi trendsetter, tapi dia followers, followers, followers, followers. Dia nggak bisa buat tren, tren positif maksudnya. Itu semua punya persamaan, pondasinya nggak kuat. Dan memang nggak mau belajar pondasi, kan? Biasanya walamialjo, dia nggak ke pondasi yang kuat. Dia nggak ke pondasi yang kuat. Dia meremehkan masalah pondasi hadirin. Dia remehkan masalah pondasi. Walamyal jau ila ruknin wasiqa. Dia nggak ke arah pondasi. Dia mau langsung tinggi, langsung ke atas, langsung ini. Dia nggak ke arah pondasi. Walamyal jau itu laji ayal Enggak nggak ke arah sana. Emang nggak emang mau, ngeremehin nganggap ini nggak penting, nganggap kelamaan, nganggap kelamaan. Saya ingat waktu uh, saya di pondok dulu hadirin yang dirahmati oleh Allah itu ada uh, beberapa uh, beberapa angkatan di atas bukan angkatan di atasnya tapi di atasnya lagi <tuh> itu ketika belajar bahasa Arab Itu mayoritas Angkatan tersebut protes Sama Ustadz Atau mendengar ceritanya gak usah cacap Ya usah cacap juga Satu almamat dengan saya uh, Atau mendengar juga ya Jadi mereka protes Kata mereka kita ini kesini Mau belajar Ilmu Mau belajar fikih, Mau belajar usul fikih, Mau belajar mustalah hadith kenapa sampai di sini diajarin bahasa Arab? Di sampai sini diajarin "Mas Muka ismi Muhammadun wa anta masmuka ismi Aliun. Ahlan wa sahlan. Ahlan wasahlan. Mana musala haditnya? Mana usul fikih? Ustaz-ustaz kita ngen sabar. Ini pondasi gimana bisa belajar usul fikih kalau nggak tahu mas muka ismi muhammadun nggak mungkin tetap dengan pola pikir mereka itu kan orang awam begitu banyak sok taunya pokoknya kita harus belajar ini belajar itu sabar nggak bisa kita belajar hal-hal besar kalau pondasi nggak kuat benar pas ujian gagal semua gagal semua di mustawa Khalid di semester 3 bahasa Arab gagal kecuali tiga orang dan tiga orang itu enggak protes. Tiga kakak-kakak kelas itu enggak protes dan itu yang lulus. Dan gimana dia bisa belajar apa enggak gimana bisa belajar usul fikih yang kuat kalau mustawa Khalid kelas kelas 3 belajar bahasa Arab gagal dan beliau beliau dia mereka membaca al, al ghazali rahimahullah. Lu membaca kitab Rodhotun Nazhirnya Ibnu Qudamah. Ya sateresa dire. Itu buku susahnya minta ampun. Jadi orang terus tapi dan memang belajar pondasi itu butuh waktu, butuh waktu. Tapi harus sabar dan kurang menyenangkan terkadang dianggapnya demikian, antum belajar berdiri, oh tuh pikiran kita nih baru belajar berdiri, pengennya udah tarung aja udah, belajar jurus, iya, dan paling nyabelin belajar kuda-kuda, tapi kan semua jelasin gimana anda mau menang pertarungan, kalau anda nggak kuat kuda-kudanya, gitu kan kita hadirin yang dirahmati Allah sabar dulu itu konsep yang benar jadi sekali lagi kalau pengen sukses jadi ulama rombani atau jadi penuntut ilmu di atas jalan keselamatan kontennya benar prosesnya harus benar kalau nggak berat dan itu tadi Dijelaskan secara gamblang oleh Ali bin Abi Talib. Makanya kan kita harus baca langsung nasihat para ulama kita. Khususnya ulama-ulama klasik. Karena kan Imam Malik mengatakan apa? Tidak akan baik umat ini kecuali dengan formula yang membuat umat pertamanya baik. Gitu aja udah. Tidak akan baik. Jadi kalau kita pengen jadi orang baik, Lihat. Generasi terbaik, kan sekali lagi konsepnya hadirin. Selalu belajar dari yang terbaik. Atau mau masuk industri manapun, belajar dari yang terbaik. Nah ketika kita bicara agama, kita bicara hijrah, kita bicara ilmu. Siapa yang terbaik? Khairun nasi kharni, kata Nabi so SAW. Yang terbaik adalah generasi aku. Lihat formulanya gimana. Apa yang mereka pelajari dan pola mereka belajar. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi sekali lagi hati-hati dengan kebodohan dan kebodohan ya begitu. Gampang terombang ambing, ikut tren yang ada tanpa ditimbang mana halal mana haram dan eh, tidak mau belajar basic, nggak mau belajar pondasi dan tidak mau disinari dengan cahaya ilmu. Ini yang bisa disampaikan Nabi saw. Muhammad. Wa ala alihi wa ajma'in Ya, e, kita buka sesi e, tanya jawab Dan e, hadirin yang allah Sebelum saya buka sesi tanya jawab Pada pertemuan yang lalu Saya sempat mention Saya sebut, sempat sebutkan Al-Imam Bukhari Dan e, beliau di fitnah e, Dengan Khawqya af'adil ibad Kalau nggak salah saya sebut Dengan diksi seperti itu nih uh, Dan uh, Lalu saya diberikan masukan di, Diberikan masukan oleh Cacep hafidahullah ta'ala Dan jazallah khairan uh, Dan saya terima Yang lebih tepat diksinya adalah Beliau difitnah dengan uh, Lafad talafud Atau lafdiyah dalam Al-Quran Lalu beliau klarifikasi dengan Khalku af'alil ibad Bahwa perbuatan-perbuatan hamba itu makhluk dan belum menulis buku uh, khusus dalam masalah ini. Jadi yang lebih tepat uh, Lafdia. Jadi kemarin diksi saya itu nggak tepat. Jadi maksud saya kemarin itu uh, beliau ditanya kan, ditanya tentang Lafdia Al Qur'an. Lalu beliau uh, tidak nyaman dalam menjawab, sebagaimana jelaskan Al Hafidh Ibnu Hajar. Dan akhirnya terjadi fitnah Dan belum klarifikasi dengan sebuah kitab Dengan judul Khalku Af'alil Ibad Jadi saya ingin menjelaskan itu Tapi karena cuma sekilas saja, Akhirnya saya bicara Di fitnah dengan Khalku Af'alil Ibad Nah sebenarnya diksi yang lebih tepat Adalah di fitnah dengan Lahziyah Al-Quran Lalu belum klarifikasi dengan Khalku Af'alil Ibad Itu poinnya Bingung kan ya papa. <gülüyor> Tapi itu amanat ilmiah. Banyak sebagian ada yang paham. Saya yakin sebagian ada yang paham. Tapi bagi mayoritas yang yang baru apa sih laut ya quran Terlalu panjanglah itu. Itu masalah itu kan cerita Jahmiyah dan lain-lain. Tapi saya ingin meluruskan diksi kemarin aja. Jadi kholqu afal ibad itu klarifikasi beliau. Bukan difitnah dengan itu, itu poinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz dan kaum mendapatkan surga tanpa hisap Amin ya Rabbal Alamin Ustadz saya ingin bertanya bagaimana menyikapi teman-teman kita Yang selalu panggil kita Pak Ustadz Yang terkadang mengganggu keikhlasan saya Ya itu Pak Ustadz bukan Itu yang pertama untuk Pak Ustad atau bisa jadi ini beliau Pak Ustad juga dan Pak Ustad kan di sini semuanya Pak Ustad dari apa Profesor Guru Besar Pak Ustad sampai ngajar anak-anak TPA juga Pak Ustad dan itu Urf gitu loh, Urf di sini Mustola Urfiyah kalau Hakikah Urfiyah ya dalam ilmu usul fikih ya jadi kalau kalau kita benar kalau memang kita di situ ya pada dasarnya nggak uh, ada masalah, tapi kalau kita bukan Pak Ustad dan kita dipanggil Pak Ustadz cuma karena tiga hal tiga faktor, yang pertama jenggotan, yang kedua pakai baju koko Pakistan, yang ketiga cingkrang, nah coba untuk klarifikasi saya bukan Ustadz saya bukan Ustadz saya hanya orang awam untuk klarifikasi, dan jangan keasikan iya jangan senyum-senyum sendiri, ya, jangan. Nah itu ke ali itu, itu orang bodoh berlepas diri dari kebodohan dan seneng kalau dibilang orang alim, itu kan ya fro, ali bin abi tholib banget tuh. Jadi jangan, nggak saya bukan ustaz J jangan mau karena hadirin di ramadhan. E, kalau kita biarkan itu nanti jadi ustaz beneran. Oh jadi aku bisa jadi ustad dengan cara begitu? Losnya bukan ustad beneran jadi Ustadz ori bukan, tapi akhirnya semua orang manggil antum Ustadz, antum diustadkan dan nanti buka kajian. Iya, iya. Tapi prosesnya lama gitu. Proses itu kejadian hadir, kejadian. Karena kan orang itu terpengaruh dengan apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar? Seorang seorang gadis kecil. Atau seorang anak kecil, perempuan, cantiknya minta ampun. Tapi kalau seluruh keluarganya bilang, kamu tuh jelek banget sih, kamu jelek, kamu jelek. Mamanya bilang dia jelek, papanya dia bilang dia jelek, neneknya bilang dia jelek, kakeknya bilang dia jelek. Emang ada aneh nih keluarga. Jadi semuanya bilang jelek. Terus dari umur satu tahun, dari lahir sampai usia 17an, semua keluarganya bilang dia jelek. Nanti di usia 17 18 tahun, dia tumuh jadi wanita, jadi gadis, uh, gadis uh, remaja dan dewasa, itu cantiknya minta ampun, kira-kira jadi anak yang pede atau minder? Minder. Karena dari awal dia pikir aku tuh jelek, kata mama jelek, kata papa jelek. Itu kalau dia jalan, digangguin tukang rokok, jadi terharu loh. Iya, ternyata ada suka sama aku ya. Benar, Padahal mungkin levelnya tuh Miss Indonesia dan seterusnya. Tapi karena dibilang jelek, jelek, jelek, jelek, digangguin sama orang-orang gituan aja, jadi terharu biru. Karena, nah sama, ada bang Ustad Ustadz, Ustadz, Ustadz, Ustad, iya kayaknya aku pantas juga jadi Ustadz. Fatal akhirnya, beneran itu? Kan semua tergantung apa yang dimasukkan ke dalam hati melalui mata dan telinga. Jadi jangan mau terima. Bilang saya bukan. Tanda seru tiga kali. Yang pertama jangan pakai tanda seru tiga kali ya hadirin. Kan kita harus punya adab dalam bertanya. Uh, harusnya tanda serunya empat kali. Uh, <SILENCIO> enggak, jangan pakai tanda seru. Pakai mohon mohon sangat apa mohon saya sangat berharap ini dibaca gitu. Kita harus punya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini belum tahu Kita uh, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz, keluarga, seluruh kaum muslimin Selalu mendapatkan rahmat Allah Amin, Amin. Ustadz saya mau bertanya Saya ikhwan masih duduk di bangku SMA kelas 12 Kelas 12 apa selalu sih? Kelas 3 ya? Banyak sih kelas sekarang ya Kalau dulu kita cuma sampai 3 doang Di sekolah ana, setiap tahun ada yang namanya BTS buku tahunan sekolah. Sekolah ana juga dulu ada. Yang isinya foto-foto seluruh teman-teman ana, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ana tidak mau ikut ustad karena ana takut terkena penyakit ain. Tetapi orang tua menyuruh ana ikut. Ana pernah sekali menolak untuk ikut, tetapi malah kena marah orang tua. Bagaimana solusinya ustad? Apakah boleh jika ana Memang terpaksa ikut loh di dalam buku tersebut Anda tulis Masya Allah, Tabarakallah <SILENCIO> Ada di fotonya ya Sehingga setiap orang yang melihat foto Anda membaca itu Sehingga memperkecil peluang terkena Ain atau Adakah solusi lain? Ustaz, terima kasih uh, Yang pertama Semoga pertanyaan ini menunjukkan Ketakutan seorang hamba Kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan Keyakinan dengan sabda Nabi SAW, Al Ainu hakun. Ain itu benar-benar terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, Masalah-masalah uh, seperti ini sama orang tua, sebenarnya mayoritas nih, itu bisa diselesaikan dengan dua hal. Yang pertama dengan jujur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba deh kita jujur, benar-benar jaga kejujuran kepada Allah dan doa agar hati orang tua kita dilembutkan. Kadang-kadang kita lupa doa ketika ingin menggolkan sebuah keinginan kita. Yang kedua, coba bicara baik-baik Kita -baik, Kan kita sering bilang berhadapan dengan manusia apalagi sama orang tua dan keluarga itu seringkali sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita berkomunikasi karena manusia itu tidak enaknya bergaul sama manusia itu e, dinamis hadirin hari ini ngomong A besok bisa berubah B hari ini bisa benci banget besok bisa luluh itu manusia jadi nggak usah nggak usah seringkali kita nggak usah terlalu mendramatisir oh berat ustadz ini bokap saya ustadz atau ayah saya begini iya kan dalam berkomunikasi kan ada aksi dan ada reaksi jangan-jangan itu reaksi gara-gara aksi kita salah jadi coba bicara baik-baik Kasih hadiah gitu Antum waktu bicara tangan kosong Atau kasih sesuatu Buat orang tua Atau buat ibu misalnya Coba Kasih makan kesukaan, bicara baik-baik Terus uh, Kasih makan dimah dulu Angkat beliau Insya Allah bisa Apalagi kan ibu antum Nah nama tanya nih Ibu antum itu apanya Buku tahunan Kok gitu loh Iya enggak kan ini mana sih? Oh orang tua menyuruh anak ikut. Dulu sih umur-umur anak nggak pernah tahu ada orang tua maksain anaknya masuk ke buku tahunan. Nah ini tuh cek orang tua itu nih apanya buku tahunan? Siapa tahu jadi penerbitnya atau punya percetakan. Jadi punya punya ini juga, iya kan? Atau orang tua itu ikut campur masalah buku tahunan? Enggak kan? Iya, kadang-kadang kan senang orang tua tuh. Karena anak SMA tuh buku tahunan mahal atau murah, lumayan mahal. Terus, antum biasanya minta duit sama siapa? Orang tua lagi, gitu. Jadi kadang-kadang, eh bukan karena sering banget orang tua tuh nggak ngurusin masalah itu. Jadi coba cek hubungannya apa nih? Kenapa orang toko selalu aku ikut, gitu loh. Nah, itu coba diselesaikan. Insyaallah bisa lah. Coba kasih mukat di madura bisa yakin bisa tapi ngomongnya yang baik pd dulu aja hmm, gini. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz selalu dalam hidayah Allah dan lindungan Allah. Amin ya Rabbul Alamin. Semoga kita semua ya, dari seluruh umat islam pun demikian. Sebelum berhijrah, saya pernah mencela orang dengan sebutan janda, perawan tua. Gimana sih janda perawan tua kan? Gak nyambung. <Gülüyor> iya kan? Oh banyak ya? Iya kan? Dasar lo janda lo perawan tua. Oh ya kok janda perawan tua? Janda, perontua mandul, naul bilah. Hmm. Saya teringat dengan ceramah Ustad tentang seorang ulama yang menyebut apa nih? umelis. Lalu ulama tersebut beberapa tahun kemudian mengalami keburukan. Oh ya, saya kemudian mengaudit dosa saya. Saya memiliki keburukan lisan dengan mencela orang lain. Sebelum terjadi hal-hal buruk dalam kehidupan saya, karena lisan saya yang buruk di masa lalu, bagaimana saya bertobat? apakah perlu meminta maaf kepada orang tersebut dan saya takut orang tersebut marah karena saya mengakui lisan saya yang buruk tentang mereka saya pun takut hal-hal buruk itu terjadi dalam kehidupan saya Iya, terima kasih atas pertanyaannya yang pertama memang itu kaidah sebagian para salaf ya, e, sebagaimana dijelaskan imam bidunia dan e, para ulama yang lain celahan kita itu seringkali berbalik ke kita sebelum kita meninggal dunia. Naudzubillahumma naudzubillah walaupun tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini, tetapi ini diambil dari ucapan sebagian para ulama klasik dan pengalaman kehidupan mereka, sunah kehidupan yang mereka jalani. Itu yang pertama. Yang kedua harus bertobat. Ini fatal. Ini nggak ini nggak nggak mudah. Bahkan ini yang bisa buat kita bangkrut sebagaimana hadis riwayat imam muslim Jadi taubat Taubatan nasuhah Dan karena ini hak orang Maka kita harus minta maaf Dengan catatan Orang tahu kita pernah jelek-jelekin dia Jadi kalau orang tahu Bahwa kita yang mencela dia Kita harus minta maaf nggak ada solusi lain Tapi kalau uh, Dia nggak tahu Para ulama khilaf tentang masalah ini. Dan pendapat yang ee, kuat dengan keterbatasan ilmu saya, Tidak perlu dikasih tahu. Dan ini juga kalau nggak salah juga pendapat Shalbani rahimahullahu ta'ala. Jadi nggak perlu dikasih tahu, Tapi ganti dengan mendoakan dia. Dalam doa-doa kita. Doain terus dia tuh. Doain tentang kebaikan. Terus kalau bisa juga, Yang kedua, klarifikasi. Jadi kalau kita pernah mencela, pernah kita menggibah, kita doakan orang itu, lalu kita klarifikasi dia, sebutkan kebaikan-kebaikan dia di majelis-majelis gibah kita tersebut. Jadi antum di Jakarta punya berapa majelis gibah misalnya? Punya lima majelis gibah itu klarifikasi itu, Mohon maaf kemarin gua keliru, sebenarnya dia baik dan seterusnya itu. Dan doakan itu kalau kalau dia nggak tahu. Jadi jangan dibuka kalau dia nggak tahu. Karena kalau dibuka itu menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Yang awalnya hubungan kita baik jadi perang gitu loh. Gue minta maaf ya sama lo. Sebenarnya udah 15 tahun ini gue cacimaki lo. Oh jadi lo selama ini kan berantem. Akhirnya berantem tuh orang. Jadi jangan seperti itu. Yang, nah kita balik lagi. Kalau dia tahu itu yang repotnya minta ampun. Harus minta maaf. Dan minta maaf hadirin, itu bagian dari Taubat ya kan kan kita coba e, kita pakai apa kita pakai pemetaan e, minta maaf adalah salah satu syarat Taubat jika berkaitan dengan manusia nah Taubat adalah bagian dari ketakwaan ketakwaan Allah berfirman fattalah Ham bertakwalah kepada Allah semampu kalian Dalam ayat yang lain, haqatukatih Dengan sebenar-benarnya ketakwaan Al-Imran ayat 102 Jadi harus benar-benar maksimal Dan sudah Totalitas Jadi minta maaf, bukan satu dua kali Gitu loh Satu dua kali kan nggak maksimal, kadang-kadang kita sudah e, Mas sudah minta maaf Sama dia, udah Gimana, tapi dia nggak respon Berapa kali, eh, sekali WA nggak ada respon Ya cuakin aja, loh Minta maaf itu terus Bukan apa namanya sekali di WA nggak dijawab sekali WA kedua nggak dijawab terus berhenti terus gitu WA nggak dijawab coba SMS nggak direspon juga coba telepon telepon nggak diangkat datengin ke rumahnya nggak bukan pintu datengin lagi ke rumahnya bawa hadiah hadiahnya diambil kitanya diusir datengin lagi datengin datengin datengin sampai masalah selesai sampai kapan sampai dia meninggal atau kita meninggal kalau Allah melihat kejujuran kita baru clear kan fakta Allah masa itu bukan sekali doang itu mah basa-basi makanya sebagian ulama mengatakan hadirin lebih baik dari satu sisi punya masalah dengan Allah daripada punya masalah sama manusia capek Jelasannya itu capek, jelasinya capek. Allah tuh separah para dosa-dosa syirik. Laqadallah wa Semoga kita nggak jatuh ke dosa syirik. Tapi kalau jatuh, seseorang jatuh itu mengklirkannya hanya dalam hitungan menit. Nyesel, minta ampun, nangis tuh sama Allah, tobat, selesai. Tapi manusia ya Allah, cuma urusan 500, gopek gope terus uh, apa ceban, oh, ancam tuh bisa tiga tahun, gara-gara ceban nggak bisa tiga tahun, gara-gara sepuluh -gara ribu doang, gara-gara keinjak bisa berantem, hey, padahal yang cuma jempol, tapi ngamuk orang, ya Allah, apalagi pas tangan, mulai oh, parah tuh, oh lama tuh bisa bertahun-tahun, makanya udah deh gitu loh. Hati-hati, makanya sebagian mengatakan Lebih baik antara terdolimi daripada Dolimin orang Itu harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin Selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Taala. Amin alamin. Afan saya mau bertanya bagaimana cara mengobati Was-was yang sudah akut Jazallah khairan ya, was was yang sudah akut. yang pertama ilmu lah, ilmu itu udah paling paling tepat untuk jadi obat. dan salah satu buku yang misal antum bisa baca seperti talbis iblisnya alimam inul jauzi, itu beliau juga bahas tentang masalah was was dengan panjang lebar. jadi antum bisa baca buku itu. terus yang kedua minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. terus yang ketiga ilmu yang antum harus pelajari juga ilmu tentang Kaidah fikih, kaidah fikih, yang berbunyi laya zulu wishak, keyakinan, gak akan bisa dikalahkan dan dihilangkan hanya dengan keragu-raguan. Jadi kalau udah posisi yakin, itu was was gak ada kekuatannya. Jadi was was gak punya power hadirin. Jadi antum harus silangkan. Banyak Imam Syafi'i mencela orang-orang yang e, bermain dengan was was karena was was tidak punya power solusinya simple udah ilangin aja contohnya gimana e, aku kan udah uduk nih terus aku was was tadi buang angin ya buang angin gak ya udah buang tuh udah, udah selesai sholat Bismillah jadi nggak usah diikutin nggak usah diikutin jadi was wasnya tinggal dibuang sesederhana itu sesederhana itu kan tuh tanya Aku wasasnya tentang apa? Oh, wuduku batal. Udah buang. Berarti kita masih punya wudu. Atau wasasnya udah wudu atau belum. Berarti kita belum wudu. Pokoknya kembali ke hukum asal. Kembali ke istishat dalam ilmu usul fikih. Bakau makana ala makana alai. Kita kembali ke posisi awal atau posisi sebelumnya. Yang sudah pakem. Makanya kan sekali lagi, aku uh, logika usul fikih dan ini penting Buat kehidupan sehari-hari Dan kita sudah sempat sampaikan Tapi harus kita ulang-ulang terus Bahwa sesuatu Dan e, kalau bisa untuk önemli bir ini Sesuatu tidak boleh berpindah Tidak boleh berpindah hukum Kecuali dengan hayatta atau bir şey. Tidak boleh berpindah Ke satu hukum Atau ke hukum yang lain Kecuali Dengan keyakinan Ada bukti yang meyakinkan 100% Atau golabatidhon Atau don golib Artinya argumentasinya gak 100% Tapi di atas <tus> 50, 70, 80, 90, 95 Antum boleh rubah tuh. Tapi kalau Bukti kita atau argumentasi kita 50-50 ke bawah, tentu nggak boleh rubah sesuatu. nggak boleh rubah sesuatu. Masih ingat maratip ilmu? Uh, itu, uh, itu diulang lagi dan itu cara berpikir ilmiah. Kan kalau mau jadi fakuhu, pola pikir harus ilmiah. Dan pola pikir ilmiah salah satunya itu. Dalam mengambil keputusan, kita lihat data. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Uh, maaf jika pertanyaan melenceng dari tema. Uh, saya adalah, ya Allah banyak banget. Saya adalah seorang istri yang saat ini tinggal bersama mertua. Sejauh ini alasan suami saya menempatkan saya bersama orang tua, orang tuanya karena kedua orang tuanya sudah tua, tidak bisa ditinggal dan juga masalah finansial. Awalnya saya men Mencoba menerima Keputusan ini Tapi perjalannya waktu Saya merasa dibuat tidak nyaman Oleh ibu suami saya Terlebih masalah dalam dapur Sampai saat ini saya hanya bisa Terus sabar dan terus berdoa Di lain sisi saat ini saya sedang Hamil dan berjalannya waktu Membuat saya semakin khawatir Dan takut gagal menilik anak saya Sesuai dengan syariat Allah Dan sunnah rasul jika tetap tinggal Bersama mertua Karena keluarga suami jauh dari sunnah Yang saya tanyakan apakah suami saya berdosa dengan kondisi ini Dan mohon nasihat Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Oh pertanyaannya tentang suami Iya, eh, Yang pertama saya ingin coba luruskan Kan pertanyaannya kan udah cerita nih Pertanyaan apakah suami saya berdosa dengan kondisi ini Mohon nasihatnya Ustaz Eee eh, Saran saya ke depan Kita selalu mulai dari diri kita Jadi mohon Misalnya bagaimana sikap saya itu Lebih lebih enak Lebih tepat lah Karena kan ibda binafsik Jangan punya mental Cari kambing warnanya hitam Gitu loh e, Setiap kita Dan ini bukan ngebela suaminya Nanti saya akan mention juga suaminya Jadi yang pertama bagi seorang istri hendaknya dia eh uh, ridho dengan apa yang Allah takdirkan buat dia dan selalu berpikir objektif ilmiah. Maslahat yang didepankankan adalah maslahat yang lebih besar dan maslahat syar'i sebelum maslahat pribadi. Dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti ada hikmah. Ini adalah ujian uh, kesabaran, ujian ego, ujian eh uh, Bagaimana e, ngalah dan lain sebagainya Adapun buat suami buat suami kita tahu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah tempat tinggal tempat tinggal dan itu hak istri jadi boleh nggak tinggal bersama keluarga kita jawabannya boleh kalau istri Ridho kalau istri nggak Ridho maka kita harus eh pisahkan Kalau istri nggak nyaman dan minta Aku butuh privacy mas Itu harus berpisah Kita harus berikan Karena memang e, Untuk disatukan tuh Harus istrinya e, Ngalah atau Mertuanya benar-benar e, Ngemong ya Karena sekali lagi Rumah itu sesuatu Banget buat wanita Jadi jangan samakan Cara kita melihat rumah dan isinya dengan cara wanita melihat rumah dan isi isinya, itu beda, itu beda. Setuju gak Ibu-Ibu? Ah, Masya Allah, benar beda. Nah banyak-banyak tuh laki-laki nggak -laki ngerti masalah ini. Kenapa beda? Karena Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Wal mar'atun ra'iyatun wa an bayti zawjiha wa awladi Wanita itu Wanita itu Pemimpin Penanggung jawab Dalam masalah rumah dan Anak-anak dan mereka akan ditanya tentang rumah dan anak-anak Artinya kalau bahasa kita Passionnya wanita tuh rumah Gitu loh Jadi udah, rumah tuh udah kasih istri aja. Setuju Ibu-Ibu? Tunjuk kasih istri. Maksudnya kasih istri yang mengelola. Bukan surat rumahnya kita kasih istri. <SILENCIO> Tapi kalau untuk <SILENCIO> mau kasih hadiah juga boleh. <SILENCIO> Jadi pengelolaan. Dan apalagi ketika misalnya istri kita berhijab dan seterusnya. Kalau digabung sama yang lain kan kemana-mana dia keluar kamar harus berhijab. Padahal wanita butuh kenyamanan, butuh berkreasi. Dia pengen benar-benar jadi ratu dan nggak ada yang bisa nggak ada tempat yang bisa mengakomodir keinginan itu kecuali kecuali rumah, kecuali kecuali rumah. Dia ingin mengeksplor gitu. Dia ingin bebas dengan cara yang halal tentu saja dan itu di rumah. Dan kaidah mengatakan tidak ada dua nah koda dalam satu bahtera. Dan ada dua matahari di siang hari Nah nah koda Bahtera yang bernama rumah Itu wanita Dalam urusan rumah ya, sebagaimana sabda nabi tadi Nah begitu kita satukan dengan orang tua kita Berarti kita Ada dua nakoda nih, istri kita dan Ibu kita Nah kalau nggak ada yang ngalah, berat udah. Jadi satu harus ngalah Dan itu berat, nggak mudah Berat, nggak mudah Dan juga Sebaiknya sifatnya temporary aja Nah terus gimana dong Kalau apa kalau Ibu sudah uh, Atau orang tua sudah tua Terus kita masalah finansial Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ini konsekuensi nikah Itu yang pertama Konsekuensi nikah Artinya konsekuensi nikah Begitu untuk nikahin anak orang Ya itu harus siapin tempat tinggal Buat dia Kalau kalau gak siap ya jangan nikah, kecuali kalau memang dia rindo itu perkara lain. Jadi diboleh dari tangan istri kita, kalau istri kita mau di situ, tapi dengan pertimbangan kita belum bicara tentang faktor anaknya nanti. Tapi secara hukum dulu sementara, oke. Okay. Tapi kalau istri kita udah nggak terima, maka kita harus cari tempatnya. Jadi ini konsekuensi. Terus yang kedua, yang kedua selalu berpikir hadirin selalu berpikir tentang kewajiban dan ada ul hukum jadi keliru orang berpikir e, saya masih di rumah orang tua karena faktor finansial bukan begitu pola pikirnya pola pikirnya kita tunaikan kewajiban setiap orang boleh Allah, Allah kasih kepada kita kan itu, konsep itu kan yang dibangun dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3 wa man yatakillah Barang siapa yang bertakwa Apa sih arti takwa? Mengerjakan kewajiban dan menjauhi larangan Salah satu kewajiban adalah memberikan Tempat tinggal buat istri Ya ja'allahu makroja Baru Allah kasih jalan keluar Dan rizki gitu Jadi ini kesalahan Berpikir dari awal Kesalahan berpikir dari, dari awal Dan kita akan bahas pekan depan Pekan depan penting Tentang definisi ilmu yang dijelaskan oleh para ulama Kita bicara tentang core value-nya ilmu. Ini, ini masalah ini karena kesalahan berpikir. Jadi bukan uh, aku akan pindah dan non, uh, cari rumah jika sudah mapan keliru. Allah akan berikan kemapanan kalau anda bertakwa. Itu pola pikirnya. Terus yang kedua kontrak rumah deket orang tua gitu loh. Kalau misalnya isi nggak mau Jadi tetap uh, apa, Dampingi orang tua Tapi tinggal di Dekat situ kontrak lah gitu. Oh tapi komplek orang tua saya Mahal-mahal gede-gede Ya di belakang komplek di perkampungan Cari pekakan dan tinggal sana Kan gak ada masalah Tiap hari bolak-balik Itu Hal yang penting Dan jujur aja sama Allah subhanahu wa Taala. Cukup yang hadir sekalian sudah jam 9, Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada khilaf dan kekurangan dan kalau ada ke ke keliruan buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak-banyak uh, doa uh, robbana taqobal mina ya Allah terimalah amal ibadah kita pada malam hari ini dan semoga Allah anugerahkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbel Alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanahu wa <Sessiz> ta'ala la ilaha illa anta